Oke okay, selamat siang Puma semuanya Luar biasa kita ketemu lagi tahun ini bareng bersama Puma rek nganteng sing Singono nih mm, Mangun Rekso, ya tambah romo semuanya oke okay. Satu mau lagu bareng-bareng sini bersama Monada Thank you Σα ευχαριστώ πολύ για A pengen dengar suaranya yang kompak mana ini Puma Community. Ya, riasa, selesai, ini kita bisa berkumpul berbahagia bareng-bareng di sini bersama teman-teman Puma di